وسنا ومن سيئات اعمالنا سايح ديحله فلا مظلل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من <تصفيق> Baru ada akhwatnya Sekarang kita baru nyampe di Bagian Mutawatir Dan kemarin Alhamdulillah kita sudah Menjelaskan bahwa Sonia Mutawatir Hadis yang diriwayatkan oleh perawi Yang berjumlah banyak Anda Dapat? Habis ininya Habis ini. Jadi berdua aja berdua Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak dan mereka mustahil bergosta dalam menyampaikannya, serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diterima oleh panca indera. Berarti syarat dari hadis mutawatir dalam definisi ini itu ada tiga. Yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak. Para ulama kemarin telah kita sebutkan mereka tidak mendek tidak membatasi berapa banyaknya jumlah perawi sehingga layak disebut sebagai hadis mutawatir melainkan masing-masing menurut ijtihad para ulama saja dan mereka mustahil berdusta dalam menyampaikannya karena ada beragam perawi dengan banyaknya perawi maka semakin sulit untuk diyakini atau disangka bahwasanya tiap perawi tersebut Memang berniat berdusta sulit. Jika ada suatu kabar dan kabar tersebut tersebar, tersiar di mana-mana, orang-orang meriwayatkannya dari berbagai negeri dan dari berbagai golongan, maka itu menunjukkan kemungkinan terbesar bahwasanya kabar yang mereka bawa itu adalah kabar yang tidak dimaksudkan untuk berdusta dengannya. Dan itu adalah kabar yang mutawatir secara bahasa. Serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diterima oleh panca indera Seperti mendengar atau melihat Jika seseorang mengatakan bahwasannya dia melihat kejadian tersebut Kemudian kabar tersebut pun tersiar bahwasanya direwetkan oleh B bahwasannya A telah melihat kejadian tersebut C kemudian mendengar dari A bahwasannya A telah melihat kejadian tersebut D juga begitu ya A apa harus dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi dua yaitu pertama apa? mutawatir atau hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir. Kita lihat bahwasanya dalam satu kalimat itu ada yang namanya lafaz dan ada yang namanya makna. Kalau misalnya lafaz tersebut tidak memiliki makannya Maka bukan bagian dari bahasa ya kan Nah sekarang lafaz Periwayatan, lafaz hadith Itu kadang-kadang ada yang sama Antara satu dengan yang lainnya, mirip Plok, mirip Dan juga makannya tentunya mirip Kalau lafaz yang sama tentu makannya sama Nah, kalau Lafaz dan makannya tersebut Diriwayatkan oleh Banyak orang maka ini termasuk dalam kategori A hadis tersebut memiliki lafal dan makna yang berjumlah banyak atau diriwayatkan oleh jumlah orang yang berbeda dan banyak nah kalau misalnya B atau B hadis yang memiliki makna mutawatir yang B di sini hadis yang memiliki makna mutawatir maksudnya dalam berbagai jalur hadis atau hadis yang berbeda hadis A hadis B hadis C tiga hadis tersebut atau hadis D dan e, e, F, G dan seterusnya banyak sekali. Keseluruhan hadis tersebut maknanya itu sama. Seragam, tetapi pelafalannya itu berbeda. Ada sedikit perbedaan, tetapi inti dari maknanya itu sama. Maka ini disebut hadis-hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir dalam artian banyak perawinya ya dan mereka tidak yakin bahwasanya mereka tidak bersepakat berdusta dengan lafaz tersebut dan juga e, periwayatan mereka ya banyak tadi dan dengan hal yang bisa diterima oleh panca indra walaupun lafaznya agak sedikit berbeda namun esensinya sama maka ini disebut sebagai hadis yang mutawatir secara makna jadi mutawatir anggap saja mutawatir itu artinya banyak. Ya. Misal jika ada kejadian menimpa A. Kejadian menimpa A bahwasanya A terkulai lemas disebabkan begini begitu. Diriwayatkan oleh B. Kemudian C meriwayatkan bahwasanya dia mendengar atau dia melihat A terkulai lemas. Yang C, yang C meriwayatkan bahawa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasannya A bersimpuk, tak berdaya. Kemudian B melihat bahwasannya A dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah semuanya itu sama. Jadi esensinya intinya sama. Dan itu kabar tersebut banyak perawinya, banyak yang mengisahkannya. Walaupun lafaznya itu masing-masing berbeda dan terkadang lafalnya itu berupa sinonim dengan lafaz yang lain. Sehingga maksudnya sebenarnya sama. Itu intinya. Oke, kemudian hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir. Berarti lafaznya mutawatir nih. Lafaznya sama. Adalah hadis yang para perawinya meriwetkan lafaz dan makna yang sama. Contohnya adalah sabna Nabi Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba'a adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka. Lebih dari 60 orang sahabat ya, meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Di antaranya adalah 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan surga dalam satu rangkaian hadis. Ini menunjukkan para sahabat itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atas nama Rasul Tidak mungkin Bahkan ini hadis membicarakan tentang itu Tidak boleh berdusta atas nama Rasul Dan begitu pula banyak orang meriwayatkan hadis ini Dari para sahabat yang berjumlah 60 itu Jadi makin banyak sekali Dan ini yang dinamakan mutawatir Bayangkan 60 orang sahabat Meriwayatkan dari Nabi Jadi ini sudah benar-benar meyakinkan Kemudian hadis yang memiliki makna mutawatir, berarti yang B tadi ya, adalah hadis yang para perawinya menyampaikan makna global yang sama. Dengan lafaz yang berbeda-beda, tet akan tetapi masing-masing hadis tetap bersendirian dengan makna khusus yang dikandungnya. Contohnya adalah berbagai hadis yang membicarakan tentang syafaat dan mengusap dua buah khuf. Cerita tentang misalnya mengusap dua buah khuf itu banyak sekali hadis-hadisnya. Lafad-lafadnya Lapor berbeda Tapi esensinya sama bahwasanya mengusap dua kuf itu disyariatkan ya. Sebagian yang lain memberikan contoh dengan merangkumnya dalam syair Baik ini syair ini tidak perlu kita bahas Kita langsung ke halaman berikutnya Dua macam hadis mutawatir ini Memiliki dua faedah sebagai berikut Pertama Memberikan faedah ilmu yaitu kepastian mengenai keabsahan atau validitas penisbatan atau penyambungan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumbernya. Saya jelaskan. Yang pertama, atau sebelumnya, hadis mutawatir itu memiliki dua isyarat atau dua faedah. Yang pertama, bahwasanya hadis yang diriwayatkan secara mutawatir atau banyak periwayatnya dan berbeda-beda orangnya itu memberikan faedah ilmu. Ilmu itu ada derajat yang paling tinggi dalam kondisi kepengetahuan manusia akan sesuatu. 100% itu ada ilmu. Kemudian 75% itu ada zon, persangkaan. 50% itu ada syak, keragubraguan. Kemudian 25% itu ada aluham. Al-Waham itu antara ragu-ragu dengan tidak tahu. Jadi sangat lemah Waham itu. Yang 0% adalah jahal ketidaktahuan. Kemudian minus sekian persen itu adalah jahal murokab. Tidak tahu berlipat. Artinya orang yang tidak tahu tapi berbicara. Jadi ingat manusia dari segi pengetahuan akan sesuatu terbagi menjadi Bisa lima, bisa enam. Tapi secara global lima. Secara formalnya lima. Yang pertama adalah al-ilm. Mengetahui. Itu berarti 100%. Mengetahui itu apa? Idraqusya'i alamahuwa'alayh. Yaitu dia mendapatkan sesuatu. Sebagaimana sesuatu itu pada hakikatnya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui kabar Tentang misalnya kecelakaan di Tanjung Barat. Kita melihatnya langsung. Kita sudah tergambar. Kejadian tersebut dan itu adalah ilm, tasawurnya benar. Ya. Adapun jika misalnya 75% itu adalah zona persangkaan ya kan, zona persangkaan itu seperti misalnya di Tanjung Barat ada orang mati ketabrak Nah kita hanya mendengar dari orang lain, tapi kita tidak melihatnya langsung sehingga kita tidak mengetahuinya dengan keyakinan dan dengan kepastian kita masih bersangka oh mungkin benar kabar tersebut tetapi tidak 100% kita mendapatkan atau menggambarkan sesuatu atau peristiwa tersebut sesuai dengan keterjadiannya pada hakikatnya kemudian kalau misalnya sekitar 50% itu antara persangkaan dan antara asalamualaikum angka dan antara hampir tidak tahu Yaitu 5-10% adalah syak. Syak itu keraguan-raguan atau bahasa lainnya Raib Jadi kalau kita bu lroibafi, tidak ada keraguan padanya ya kan. Kalau syak atau raib itu adalah keraguan-raguan. Misalnya dikabarkan di Tanjung Barat ada orang mati ketabrak. Hmm. Yang mengabarkan itu adalah orang yang kita kenal asal cerita. Nah kita ragu-ragu nih. Ini benar apa enggak nih? Kalau misalnya saya menyangka benar, ah susah juga. Tapi kalau misalnya saya mendustakan, ah, enggak enak juga. Akhirnya 50% dia ragu-ragu apakah mereka itu benar atau tidak. Kemudian kalau 25% itu adalah waham. Waham itu adalah persangkaan yang sangat minim kemungkinan terjadinya, hampir tidak mungkin terjadi. Dia jauh dari ilmu dan lebih rendah daripada keraguan-keraguan jadi hampir tidak Tidak mungkin dipakai sebagai dalil Atau dipakai sebagai petunjuk Tidak mungkin, hampir tidak mungkin Nah, orang yang waham Yaitu persangkaan yang rendah Itu di atas kebodohan sedikit Tetapi dia hampir menyerempet kepada kebodohan Karena itu artinya tidak tahu Jahil itu artinya orang yang tidak tahu Bodoh tidak tahu Tetapi kalau waham dia tuh ada mengerti Cuma Jika ia menggambarnya Dengan dasar yang dia punya Maka gambaran tersebut akan kacau nah, Misalnya Ada suara duar gitu. Kemudian Dengan suara tersebut Dia Punya pikiran Bahwa saya di Tanjung Barat ada tabrakan Padahal hampir saja Tidak mungkin Apa Sangat sulit terjadi tabrakan Maksudnya kok dari mana dalilnya Tahu dari mana tabrakan Hampir tidak mungkin terjadi tabrakan Hanya berdasarkan suara yang bisa saja Suara-suara lain Itulah yang maksud. Nah kemudian yang 0% adalah Tidak tahu, jahil Tidak tahu berarti tidak punya dasar Tidak punya khobar, tidak punya periwayatan Dan tidak punya ilmu Atau persangkaan sama sekali Ragu-ragu pun tidak-tidak Tetapi tidak tahu tidak tahu berarti nol berarti Nah kemudian ada yang tidak tahu tapi merasa tahu Maka itu minus sekian persen nah, Ya itu hitungan dari 100% sampai minus 100% juga boleh Itu namanya jahil murakab Orang yang berbuat bodoh tapi sok tahu itu berarti jahil murakab Nah sekarang hadis mutawatir itu memberikan faedah keyakinan Ilmu berarti 100% Sudah pasti Yang namanya hadis mutawatir Jika orang-orang yang meriwetkan tersebut Adalah orang-orang yang fiqoh Dipercaya mereka adil Dan tidak mungkin mereka berdusta Dan itu banyak dari mereka Nah itu menunjukkan bahwa Saya khabar ini 100% benar Makanya tadi saya bilang ilmu itu berarti 100% kalau misalnya zone itu 75 sampai ke atasnya sedikit, ada juga zone roje, ya kan? Zone yang roje itu persangkaan yang sangat kuat sehingga bisa dijadikan sebagai sangga, sebagai sandaran untuk memberikan konklusi, perkiraan yang tepat, perkiraan yang lebih, baik, lebih, lebih kuat, ya. perkiraan yang lebih kuat. Misalnya ada dua perkiraan. Perkiraan satu itu lebih kuat daripada perkiraan kedua. Nah perkiraan yang satu yang lebih kuat itu namanya zon rojib atau zon. Yang perkiraan kedua bisa juga bermakna zon marju atau waham bisa. Gitu. Baik. Baik. Memberikan faedah ilmu yaitu kepastian mengenai validitas, keabsahan, penisbatan hadis terkepada orang yang menjadi sumbernya. Sekarang yang kedua dari faedah hadis mutawatir. Yang kedua adalah kewajiban untuk mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan cara membenarkannya jika ia berupa berita dan juga dengan cara menerapkannya atau melaksanakannya jika berupa tuntunan. Saya ulangi. Kedua, faedah, faedah kedua dari hadis mutawatir. Kewajiban untuk mengamalkan kandungan hadis tersebut. Pengamalan kandungan hadis di sini ada dua cara. Disesuaikan dengan konteks hadis tersebut. Jika hadis tersebut berupa berita atau khabar. maka apa faidahnya? Apa yang harus dilakukan? Mempercayai khabar tersebut, ya enggak? Misal. Ada kabar di sana terjadi kebakaran dan banyak sekali orang yang meriwayatkan yang wajib bagi kita adalah mempercayainya daripada tidakan bingung. Sudah banyak orang yang mengabarkan malah kita tidak percaya. Justru yang aneh kita. Cara kedua disesuaikan dengan konteks hadis. Maksudnya konteks ini konteks kata atau bentuk katanya sifat katanya yang tadi sifatnya sifat kobar ya kan sekarang jika sifat tersebut merupakan sifat yang bukan kobar melainkan sifat yang berupa uh, perintah atau larangan jadi di sini ditakbirkan atau ditulis berupa tuntuna, tuntutan ya kan tuntutan menuntut bisa memerintahkan bisa melarang memerintahkan adalah menuntut ya kan tolak dan melarang juga adalah menuntut. Nah, jika hadis mutawatir tersebut berupa tuntutan, baik itu larangan atau perintah, maka yang wajib bagi orang yang mendengarnya dan tahu bahwasanya itu adalah hadis mutawatir sahih, maka wajib bagi dia apa? menerapkannya atau melaksanakannya menerapkan maksudnya apa jika menun, jika dilarang maka dia berhenti jika diminta maka ia melaksanakan semampu dia paham berarti di sini itu hadis mutawatir jadi hadis dari segi beragam atau dari segi kuantitas jalur periwayatannya itu terbagi menjadi dua yang pertama tadi mutawatir yang kedua sekarang akan kita bicarakan insyaallah yaitu ahad Mutawatir itu Mustafir, eh tahu banyak, banjir, kuantitasnya banyak. Kalau misalnya ahad dari kata ahad apa artinya satu, di sini menunjukkan kesedikitan perawi hadith ahad. Kalau mutawatir menunjukkan banyaknya kuantitas, maksimalnya kuantitas perawi hadith tersebut. Kalau ahad minimnya kuantitas perawi hadith tersebut. Adapun ahad bukan berarti menunjukkan atau banyak sekali ya hadis-hadis yang sahih dan yang hasan yang makbul. Tapi hadis ahad definisinya apa? Hadis ahad adalah hadis selain mutawatir. Gimana tuh definisinya? Berarti hadis ahad bukan hadis selain mutawatir. Kalau antum ditanya hadis ahad itu apa? Hadis ahad adalah selain hadis mutawatir. Gampang banget kan? Tapi yang terpenting adalah setelahnya Nanti ada pembagian tiga hadis ahad Disesuaikan dengan jumlah perawi Nanti insyaallah ada tiga Ya setelah ini Langsung ke berbagai jenis hadis ahad Berdasarkan jalur periwayatannya Berdasarkan jalur periwayatannya hadis ahad terbagi menjadi tiga jenis yaitu pertama hadis masyhur kedua aziz dan ketiga kori berarti hadis dari segi kuantitas perawi terbagi menjadi yang pertama mutawahtir ya kan atau kekecilan istilah-istilah ini adalah istilah yang sangat penting hadis terbagi menjadi dua Mustawafir dan yang kedua adalah hari Ahad. Ini bermakna banyak. Kalau ini minimal. Nah, hari Ahad dilihat dari jalurnya bermakna menjadi tiga. Yang pertama Mashhur, yang kedua Aziz, yang ketiga Warid. Ya. Jadi begini urutannya ditanam di pikiran seperti ini urutannya. Selalu diingat, selalu diingat seperti ini, okay? Ini penting, jangan sampai lupa. Semua yang ada di sini penting sebenarnya. Yang pertama, hadis masyhur kita bahas. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tiga orang perawi atau lebih. Tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir ngerti itu hadis yang diriwayatkan berapa? Tiga perawi atau lebih. Tetapi, Tetapi dia, dia tidak, tidak mencapai derajat mutawatir. Jika dalam satu sanad hadis, misalnya Rasulullah, kemudian ada tiga sahabat. Ya. Nah, kalau misalnya di dalam salah satu Tobakhot atau tingkatan hadis tersebut hanya ada tiga orang perawi, ya, tiga orang perawi ini dalam satu tingkatan. Karena dalam perawi itu ada beberapa tingkatan, misalnya dari Bukhari kemudian ke gurunya, gurunya ini satu tingkatan, gurunya satu, gurunya satu, satu. Nah, kalau misalnya dalam salah satu ini ada yang tiga saja atau empat saja, maka itu dinamakan sebagai hadis masyhur dalam istilah mustalah Mustalahadis. Ya. Jadi bedakan hadis masyhur. Hadis masyhur yang yang penting kita tahu minimal 3 perawi dalam satu tingkatan. Dan hadis masyhur itu tidak sampai ke tingkat mutawatir dalam artian ada di salah satu tingkatan perawinya kan misalnya dalam satu, satu hadis ini misalnya Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanhi Saya perlu meneliti semua perawi hadis ini tapi yang penting gambarannya, jika Al-Muslimu Mansali, Al-Muslimu al Nabi Nisali, Wa Yadihit perkataan Nabi. Al-Muslimu di dalam sahabat, sahabat ada tiga meriwayatkan. Kemudian dari sahabat terus tiga, ada sekitar lima tabirin. Kemudian ada sekitar enam tabirin. Kemudian berkurang menjadi empat, tabir, empat tabirin. Kemudian berkurang atau bertambah, tapi bertambahnya tidak sampai misalnya 30. Tidak ada. Hanya berapa? Sembilan misalnya. Dan para ulama tidak bersifati hadis tersebut sebagai hadis mutawatir, melainkan hadis karena jumlahnya minimal 3 dalam salah satu tingkatan perawinya maka hadis tersebut dinamakan hadis masyhur. Atau mengerti nggak? Atau bingung? Hmm? Bener arti anak tesnya? <laughs> ya. Yeah. Itu yang dalam satu tingkatan, maksudnya gimana sih? Nah ini saya gambarkan, saya gambarkan. Mungkin belum tergambar sebelumnya, tapi Insya Allah benar-benar tahu. Antum lihat, misalnya ini Rasul, ya kan? Ya ada satu perkataan Rasul dinilaikan oleh tiga orang sahabat. Sahabat, sahabat, sahabat. Nah, kemudian sahabat di sini menilaikan tabir Terus banyak satu tabirin menilaikan darinya hadis ini. Ini hadis nih. Kapal tadinya misalnya Al Muslimwan, Seram Muslimwan, Al Mustanimwan ini. Nah kemudian di sini tiga. Nah Itu dua tiga empat lima enam. Enam. Saat ini satu tingkatan ini. Ya. Ini satu tingkatan. Di sini dia sudah mencapai derajat maskur karena tiga orang. Nah kemudian bawahnya ada enam. Enam belum sampai ke kan, derajat mutawatir. Maka di sini disebut Masyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atap, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Dan kemarin saya sudah bilang bahwasanya hadis mutawatir itu tidak dibatasi oleh ulama berapa minimal perawinya dalam satu tingkatan, tidak dibatasi oleh para ulama. Walaupun Imam asy membatasi sepuluh Jadi kalau misalnya di sini ada sepuluh oh di situ berarti sudah mutawatir. Tetapi para ulama mengatakan tidak. Tidak terbatas dengan ketentuan jumlah, tetapi ketika para ulama mereka menjamak jalur-jalur hadis, menggabungkan, mengkompromikan mana yang sohih dan mana yang du'aif jalur-jalurnya. Jika mereka sudah mengatakan bahasanya ini sudah diyakini sebagai hadis mutawatir, maka jadilah ya hadis mutawatir. Nah, jadi dalam enam ini belum, belum mencapai hadis mutawatir. Kemudian jika diantara keraw ini satu satu satu ini dua ini dua ini satu berarti menjadi berapa 8 kan? Misalnya ini kita ingini aja. Nah 8 delapan, delapan belum nyampe. Bahkan jika di sini sampai ke 12 itu belum disifati sebagai hadis mutawatir. Melainkan disifati sebagai apa hadis ahad mashhur. Waalaikumsalam. Hadis ahad yang yang masyhur. Begitu. Nah, di sini masih ada yang perlu kita pelajari tentang yang berikutnya, aziz. Ya. Kemudian, aziz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh dua orang perawi. Gimana? Bisa mengerti? Langsung bisa dimengerti yang ini, aziz. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi. Berarti hanya dua orang dalam artian bahwasanya di dalam hadis tersebut ada tingkatan yang hanya dua orang perawi yang meriwayatkannya. Ya enggak. Di sini saya bacakan dulu. Al-Hasiz. Ba al aziz adalah jika dua perawi tersebut atau hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh oleh perawi atau dalam satu tingkatan perawi yang lebih sedikit dari dua jumlahnya. Hmm. Jadi kalau hadis aziz itu adalah hadis yang jumlah Perawinya di dalam salah satu tingkatan perawi atau tingkatan sanad itu ada dua. Misalnya Kalau dalam Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diriwayatkan sahabat oleh sahabat dua jumlah sahabatnya, maka sudah ini disebut hadit aziz. Tapi jika kemudian dari dua itu setelahnya ada lima puluh ribu misalnya, hai mau itu berarti. Mengutawatir, karena sejak sejak zaman itu sudah masyur jadinya. Tapi, Tapi tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Itu cuma contoh aja. Baik. Itu ya. Seberapa dulu banyaknya? Sampai sampai para ulama mengatakan, ya. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya ini hadith mutawatir Karena kadang misal kita meneliti Jalurnya Misal dari sahabat tabi'in Banyak sekali dari tabi'in, Tapi pada sahabat cuma dua Nah kalau kita mengumpulkan sanat-sanat itu Ternyata misal dari 30 Pak 30 udah kemungkinan besar Adalah apa mutawatir Nah Ternyata setelah kita jama'ah Kita periksa Ternyata 30 tabi'in tersebut hanya tiga oranglah yang diriwayatkan bertemu dengan dua sahabat tersebut. Misalnya berarti 27 tabi'in tersebut tidak. Kemudian 27 tabi'in tersebut meriwayatkan langsung kepada sahabi, hmm. atau bahkan ada yang langsung meriwayatkan kepada Nabi, padahal tidak bertemu. Nah, yang di sini yang kita hitung itu tiganya. Iya karena yang dihitung yang muatabarang itu Karena bukan yang 27 Karena di sitabi'i ini Kecuali jika tabiri tersebut adalah orang-orang yang telah dipilih oleh para ulama Bahwa saya tadlis mereka itu sah Ada beberapa Dan itu insya Allah akan kita pelajari nanti bukan sekarang Karena akan memperumit kok sekarang ya. Insya Allah ada tentang tadlis dan sebagainya A'afan, tentang irsal, a'afan, tentang irsal. Hadis mursal. Tentang irsal. Insyaallah nanti ada. Tapi tidak sekarang. Bagaimana yang penting kita sekarang harus menghafal dulu. Mashhur itu seperti apa? Aziz itu seperti apa? Kemudian yang terakhir apa? Gharib itu seperti apa? Nah, tadi yang tadi aziz ada juga masyhur. Kalau masyhur itu ada masyhur yang bermakna secara bahasa yang bermakna secara istilah mustola hadith dan ada masyhur yang bermakna secara tidak istilah mustola hadith. Masyhur yang secara istilah mustola hadith ini hadith yang direwetkan oleh tiga orang perawi atau lebih tetapi tidak sampai dalam derajat mutawatir itu secara istilah mustola hadith. Adapun masyhur tidak secara istilah mustola hadith adalah hadith yang masyhur. Ngerti maksinya? Mashhur apa ni Terkenal, famous, ya. Nah, keterkenalan hadith masyhur itu tidak terkait dengan istilah yang ditetapkan oleh, mustol, oleh ahli mustol ahli hadis. Tetapi masyhur di sini adalah hadith yang populer Jika hadis tersebut populer maka hadis tersebut masyhur. Ya, iya misalnya hadith Ikhthilafu Ummatirohlah. Ini hadith ini mauduo, ya kan? Palsu. Nah, tapi dia hadis masyur sebahasa karena apa? Karena populer. Ya, misalnya al-batin janu shifa unikul lidah. Misalnya terong adalah obat bagi setiap penyakit penyakit fisik, bukan penyakit batin. Keren sekali kalau bisa. Nah, penyakit fisik batin jan terong obat segala penyakit. Misalnya di daerah Azerbaijan itu masyhur sekali. Maka hadis Walaupun palsu, merupakan hadis masyhur antara rakyat Azerbaijan. Misal, misal, misal. Begitu. Ada hadis, misalnya hadis masyhur di kalangan ulama nahw. Ada hadis masyhur di kalangan usul ahli ulama, usul fikih. Dan ada hadis masyhur di kalangan ahli hadis. Ada hadis masyhur di kalangan ahli usulul dini. Misalnya apa? Banyak, banyak sekali. Ada hadis masyhur di kalangan ahli balaghah atau ahli fiqih atau hadis masyhur di kalangan fikih Syafi'i, di fikih Hanafi ada sendiri-sendiri. Jadi di sini adalah hadis yang masyhur tidak secara istilah mustalah hadis, melainkan hadis masyhur secara istilah bahasa. Yaitu secara bahasa saja. Karena masyhur artinya populer, terkenal itu hadis masyhur. Dan yang dimaksud di sini yang kita pelajari itu bukan itu, melainkan yang kita pelajari bahwasanya hadis masyhur itu meskipun namanya masyhur, terkenal, tapi dia tidak sampai kepada mutawatir. Karena di antara karena masyhur, ketenaran itu tidak memastikan tiap perawinya itu pasti tidak berdusta, enggak memastikan. Adapun mutawatir, mutawatir salah satu syaratnya apa? bahwasanya para perawi tersebut mustahil untuk bersepakat di atas kedustaan terhadap Nabi. Nah, beda kan antara mutawatir dengan masyur. Nah, masyur itu cukup dengan tiga ke atas, namun tidak sampai derajat yang menjadikan para ulama berinsaf atau mengatakan bahwasanya hadis tersebut mutawatir. Jadi mutawatir seminggu. Sesuatu yang istihali. Tetapi ada sesuatu yang kutih secara mutawatir. Kalau sudah terlalu banyak seperti ini, man kada ba'ala yang tak ambil. Baik sekali. Tapi sekian dari Riana. Subhanallahumma abu'aham. Dikasur wallahillahi wala'ala'alta astaghfirullah wa'atuhu'ala. InsyaAllah kita...